Assalamualaikum Saudara Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 3 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah BBM kosong di SPBU Gayo pengendara serbu kios pengecer Erosi sungai Gempang mengganas dan mengancam rumah warga Jalan ujung bawang putus warga kepulauan banyak terancam kelaparan Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom TransdM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 Berlun stok bahan bakar minyak di dua SPBU, yakni SPBU Pengkala dan Raklunung Blangkejeren Blank Kejeren, Lues, kembali kosong sejak Sabtu siang. Para pengendara terpaksa menyerbu kios agen pengecer untuk melakukan pengisian bensin dengan harga antara Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter. Amatan di lapangan ratusan kendaraan, baik roda 2, 3, dan 4 termasuk angkutan umum, menyerbu kios pengecer. Hal tersebut terjadi karena stok BBM di SPBU yang habis. Darma, salah seorang warga Blangkejeren Jeren, mengatakan bensin mulai langka dalam dua hari terakhir, tetapi terparah pada siang tadi. Kedua SPBU langsung tutup walau ada antrian panjang. Menurutnya SPBU hanya beroperasi setengah hari atau hingga siang, akibat diserbu agen pengecer membeli dengan jerigen besar. Agen pengecer menjual bensin dengan harga Rp 9.000 hingga Rp 10.000 per liter. Sopir kendaraan pribadi itu meminta Pendistribusian BBM dari SPBU harus diawasi kembali oleh pihak terkait sehingga tidak ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dan kesempatan. Sedarlun erosi Sungai Paki Gampong Pucuk Kecamatan Gempang Pidikian mengganas. Akibatnya dua rumah penduduk terancam amblas ke sungai dan kini hanya terpaut 1 meter dari bibir sungai. Gesi Pucuk Tengku Haidir berharap adanya perhatian pemerintah membangun bronjong di sepanjang tebing sungai Paki Gampung Pucuk karena gerusan tebing kian parah. Parahnya erosi ini ditambah lagi intensitas curah hujan yang tinggi di pegunungan, sehingga gerusan di pinggiran tebing terus meluas hingga mengakibatkan bongkahan tanah terkikis. Menurut Gesi, ada dua rumah yang sudah sangat dekat dengan bibir sungai dan terancam amblas. Rumah itu adalah milik Alatif 65 tahun dan Daniel 35 tahun keluarga mereka kini resah dan takut tertimpa musibah. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air PD Zulkifli mengatakan pihaknya akan menugaskan tim untuk mengecek ke lokasi agar bisa dilakukan penanganan. Seluruh penduduk Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil terancam kelaparan. Pasalnya persediaan sembako mulai menipis akibat pasokan terhenti selama sepekan saat banjir melanda Singkil. Anggota DPRK Cisingkil asal Pulau Banyak Barat, Taufik, mengatakan warga kepulauan tidak bisa mencari nafkah ke laut. Penyebabnya bensin yang selama ini mengandalkan kiriman dari Singkil sudah terlebih dahulu habis. Sementara transportasi ke Singkil kembali putus setelah jalan di depan perumahan Rekompak Desa Ujung Bawang putus di gerus banjir. Padahal pagi harinya kendaraan bisa melintas menyusul banjir surut serta bisa dilintasi jembatan terurat di Ketapang Indah. Di lokasi jalan putus, warga memasang titian menggunakan balok kayu serta papan untuk membantu pengendara sepeda motor. Namun tidak gratis karena per unit sepeda motor didorong beramai-ramai harus membayar Rp 20.000 sekali melintas. Jalan yang putus digerus banjir sepanjang 2 meter dengan kedalaman hampir 1 meter. Derlun ruas jalan lintas Trumon, Kuta Baru, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan rusak parah. Selain kondisi jalan yang sempit dan dikelilingi semak, juga tampak lubang ukuran besar menghiasi badan jalan tersebut. Warga setempat Asmarudin mengatakan lintas Trumon Kutabaru tiap harinya dilalui masyarakat dan siswa yang harus menjinjing sepatunya saat melewati lintasan itu. Masyarakat juga sangat terganggu dalam beraktivitas hari-hari akibat kerusakan badan jalan tersebut. Di saat musim hujan, selain becek, Hampir sebagian besar badan jalan digenangi air sehingga pengemudi harus ekstra hati-hati saat melintas ruas jalan tersebut. Warga berharap perhatian serius dari Pemkap Aceh Selatan dan pemerintah Aceh. Asmarudin juga mengaku bahwa selain sebagai jalan penghubung antar desa, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Se FM. FM. Sudahlun material longsor yang menutupi badan jalan dari belang kejaran Teranggun, tepatnya di arul putih lewat simpang pasir, sudah dibersihkan. Satu unit alat berat disiagakan di kawasan itu untuk mengantisipasi kemungkinan longsor susulan musim hujan ini. Sebelumnya, selain arus transportasi putus, puluhan pelajar SMP dan SMA di Teranggun dari sejumlah desa terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km menuju sekolah, melalui jalan setapak dengan tanjakan tinggi dan curam. Kini setelah material longsor dibersihkan, arus transportasi dari Belang Kejeren Teranggun mulai lancar kembali Sabtu pagi. Kepala Dinas Marga Aceh melalui PPTK Jalan Provinsi di Gayulu, Said Anwar Fuadi mengatakan material longsor dari Arul Putih telah dibersihkan. Sehingga arus transportasi Belang Kejeren menuju Teranggun dan sebaliknya sudah normal kembali. Darlun Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidi Apriyadi mengatakan penanganan jembatan gantung Dusun Alulandong, Gampung Mane, Kecamatan Mane akan ditangani secara darurat. Perbaikan jembatan gantung ini dikerjakan secara sua kelola oleh masyarakat. Apriyadi mengatakan pekerjaan perbaikan jembatan gantung antara lain dengan menggantikan papan lantai jembatan yang rusak. Besi seling pada jembatan tersebut juga tidak berfungsi, ikut diganti, sehingga masyarakat akan nyaman melintasi jembatan gantung. Apriyadi menyebutkan anggaran tanggap darurat yang diplodkan untuk perbaikan jembatan gantung 70 juta rupiah dari APB KPD. Dengan diperbaikinya jembatan gantung Alulandong, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa yang melayang akibat jembatan yang rusak. Peristiwa meninggalnya Husnul Khatimah 7 tahun, murid kelas 2 SD di jembatan Alulandong menjadi korban terakhir. Darlun Bupati Gayulus Ibnu Hasim telah meresmikan dua sekolah dasar Kute Lengat di Kecamatan Putri Betung dan SD Negeri Atubale, Kecamatan Teranggun. Jumlah guru SD yang belum tersebar merata juga menjadi persoalan bagi Pemkap Gayuluwes untuk segera mengatasinya. Bupati Ibnu Hasim mengatakan salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi selama ini untuk SD di sebelas kecamatan yakni jumlah murid dengan guru yang tidak ideal. Ada SD dengan jumlah murid minim di beberapa desa tetapi di desa lainnya penuh. Ya berharap tidak ada lagi anak-anak yang tidak mengecap pendidikan tingkat dasar karena sekolah dasar sudah dibangun hampir di seluruh desa. Sarana dan fasilitas pendidikan untuk tingkat SD dan SMP juga sudah memadai namun untuk SMA sederajat di sejumlah kecamatan masih harus ditingkatkan. Ibnu Hasim mengatakan dengan dihapuskannya UN mulai 2017 maka kelulusan ditentukan pihak sekolah tetapi seluruh mata pelajaran diikutkan termasuk sistem silang atau juga tulisan.